Ya, ya, Bismillah <coughs> Selanjutnya yaitu Ismul Maf'ul isim maf'ul di sini beliau memberikan definisi huwa ismun ma'khuzun minal fi'li al-mabni lil majhul liyadulla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'lu isim maf'ul dia itu adalah isim yang diambil dari fi'il mabni majhul maknanya ya. Maknanya itu diambil dari fiil mabni majhul. Liyadulla ala man waqa'a alaihi alfi'lu. Tujuan dia nanti untuk menunjukkan orang yang perbuatan itu terkena pada dirinya. Ya. Tujuannya nanti untuk menunjukkan bahwasanya Orang yang perbuatan itu terkena kepada dirinya Ini definisi dari Isimaf'ul yang disebutkan oleh beliau Dan ingat, perlu diingat Isi maful ini Termasuk bagian dari Isi mustad. ya Termasuk bagian atau golongan Dari isi mustad Seperti Al-Burtuqalu uqilah Jeruk itu Telah dimakan ya atau jeruk itu dimakan. Kalau dibuat ke isim mafulnya al-burtuqalu maakulun. Jeruk itu dimakan. Ya. Itu contoh dari isim maful. Kemudian al-asiru syuriba atau al-asiru mashrubun Sirup itu diminum atau al-asiru mashrubun sama maknanya ya fa wa mashrubun kullun minhuma ismu kullun min ismu maf'ulin Maka ma'kulun dan mashrubun Setiap dari keduanya ini Adalah dinamakan dengan Isim maf'ul Maknanya dia Mashrubun, makkulun Itu sama dengan Makna pada fi'il majhulnya Makkulun Sama dengan ukila, Mashrubun Sama dengan syuribah kemudian ishtiqoku ismil maf'uli pecahan atau asal dari isim maf'ul ya, mustad itu artinya yang dipecah yustadku ismul maf'uli minal fi'li as-sulasi wa goyrihi isim maf'ul itu dapat dipecah dari fi'il yang tiga huruf dan juga dapat dipecah dari fi'il yang selain tiga huruf. Jadi baik tiga huruf. Atau selain daripada yang tiga huruf. Sama-sama punya isim maf'ul. Kemudian. Wazalika alat tafsili atali yang demikian itu, yaitu apa? maf'ul tiga huruf ataupun empat huruf ataupun lebih dari tiga huruf. Perinciannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, isimul maful min asulasiy maf'ul dari fiil yang tiga huruf. Yati isimul maful min al-madi asulasiy as ala wazni mafulin. Isi maf'ul dari fi'il madi yang tiga huruf. ya, Itu datang dengan wazan maf'ulun. Kalau dia tiga huruf. Maka isi maf'ulnya nanti. Kiasnya adalah maf'ulun. Futihah maf'tuhun. Kutila maqtulun suni'a masnu'un syukirah Ya, Ini kalau dia yang tiga huruf. Kalau tiga huruf, wazannya nanti adalah maf'ulun. Wa iza kana al fi'lu atsulasiyu wasati Kalau misalkan fi'il yang tiga huruf nanti itu mu'tal huruf illahnya itu di tengah ya mu'tal wasti huruf illah tapi huruf tengahnya itu di huruf illahnya itu di ain fi'ilnya seperti qala sana ba'a asha kana aslu alifi wawan aw dan asal dari alif itu bisa jadi waw atau bisa jadi adalah ya wayurafu aslu hadzal alifi dan diketahui asal dari alif ini minal mustaqati itu dapat diketahui dari pecahan-pecahan fiil tersebut kal mudharii seperti kalau dipecah fiil tadi itu ke fiil mudoriknya. Jadi, dapat diketahui asal dari huruf tadi, huruf alif itu, asalnya waw atau kaya, itu bisa diketahui dari pecahannya. Nah, pecahan dari fiil tersebut, ke mudoriknya, atau ke masdarnya, atau ke yang lainnya. Seperti kalau fi'ilmadi tadi itu yang mu'tal huruf illahnya di tengah itu. Paham? Dipecah ke fi'ilmudari. Fatakulu yakulu yasunu yabi'u ya'isu. Maka engkau katakan yakulu yasunu yabi'u ya'isu. Berarti kelihatan di sini huruf illahnya. Berarti kola aslinya itu adalah waw. Sona aslinya juga adalah waw. Ba'a dan Asya aslinya adalah huruf Ya. Fahin Fa'inda ismi'l maf'ul itakulu. Maka ketika dibuat isi maf'ul, engkau katakan. Ma'kulun, ma'sunun, ma'bi'un, ma'ishun. Paham? Ya, makulun, masnunun, emasunun, mabi'un, ma'ayisun. Kalau anda buat bahasa yang lebih mudah lagi ya. Setiap fiil yang tiga huruf. Isi maf'ulnya ikut wazan maf'ul. Ulun. Itu sama yang seperti tadi Setiap fiil yang tiga huruf Isim maf'ulnya Tetap mengikut wazan maf'ulun Ini sama Baik fiilnya adalah fiil suhi Atau fiilnya adalah fiil mu'tal Diingat kaidahnya itu Isim maf'ul dari fi'il yang tiga huruf itu tetap ikut wazan maf'ulun. Ya, baik dia fi'il sahih, artinya tidak ada harful illah di situ, atau dia fi'il mu'tal. Ya, atau nanti dia adalah fi'il Mu'tal, ada huruf illahnya. Tetap wazannya sebenarnya adalah mafulun. Tetap wazannya di situ. Jelas ini? Sekarang kita bahas yang sohinya dulu ya. Ini anak kasih gambaran yang Dasar dulu. Nanti kita kembali ke bukunya. Fi'il suhi. Fi'il suhi tadi. Paham? Adalah fi'il yang tidak punya huruf illah ya. Nanti kalau dibuat isi maf'ul. Itu tetap ikut wazan maf'ulun. Fi'il suhi ini kan bermacam-macam. Sama saja. Baik fi'il suhinya berbentuk fiil salim atau berbentuk fiil mahmuz. Sama saja ya. Fiil sohinya berbentuk fiil salim seperti syahida Menjadi masyhudun. Itu contohnya. Sohi itu bermacam-macam. Sohi itu kan secara asal tidak ada huruf illahnya. Kalau mu'tal ada huruf illahnya. Fi'il itu cuma dua di situ. Cuma nanti dari situ baru dipecah. Jadi mau dia fi'il sohi, sohi salim. Contohnya seperti syahida atau syuhida menjadi mas'udun. Atau fi'ilnya nanti fi'il mahmuz. Seperti su'ila menjadi mas'ulun. Ya suila menjadi masulun juga sama. Atau fiilnya adalah fiil mudof, mudof itu termasuk fiil suhi. Cuman dia kategorinya mudof, ada hurufnya terulang dua kali. Huruf aslinya ada yang terulang dua kali. Paham ini? Seperti ruda menjadi mardudun ruda menjadi mardudun difahami sampai sini ya ini penjabarannya sebenarnya bahasanya lebih mudah nanti ya itu dalam kitab ashorfu al kafi disebutkan seperti pengarangnya sama sebenarnya pengarangnya sama dengan kitab mulakhus yang kita pakai. Cuman metode yang beliau sebutkan di kitab. As-Surfu al-Kafi itu lebih mudah lagi. Lebih gampang. Jadi mau dia itu fi'il sahih. Tetap kalau tiga huruf. Maf'ulun. Mau dia fi'il mu'tal. Tetap kalau tiga huruf. Maf'ulun. Jelas sampai sini. Sahih nanti ada salim. Seperti syuhida. Masyudun. Ada mahmuz seperti Suila mas'ulun. Kemudian ada muda'af seperti ruda mardudun. Tetap maf'ulun wazannya. Sekarang kita bahas yang mu'tal. Ada pun mu'tal. Mu'tal kalau tiga huruf tetap ikut wazan maf'ulun. Ya fiil mu'tal kalau tiga huruf itu tetap ikut wazan mafulun. Nah, fiil mu'tal ini kan bermacam-macam. Ada fiil mu'tal yang kategori misal. Apa misal itu? baik berbentuk fiil misal yang fa fiilnya nanti berbentuk huruf illah seperti wurida nanti wazannya tetap maf'ulun berarti mawrudun ya atau nanti fiilnya fiil mu'tal tapi jenisnya ajwaf yaitu ain fiilnya berbentuk harful illah Paham ini? Seperti kila kola ya, tapi kalau dibuat majul kan menjadi kila. Kilah menjadi makulun. Makulun itu nanti asalnya adalah makulun. Mafulun. Tapi ketika dibaca mafulun, dia terkena hukum iklal. Paham? Ma'kulun itu tetap ma'kulun. Ma'kulun aslinya. Atau seperti ma'bi'un. ya Ma'bi'un dari fi'il bi'a. Aslinya adalah ma'bi'un. Ya mabayuun sama-sama ikut wazan maf'ulun Atau nanti kalau dia mutal ber berbentuk nakis. Nakis nanti yang Lam fiilnya berbentuk huruf Ila Seperti Da'a Yada'u Berarti dari du'iya Menjadi Mada'u'un Paham ini? Jadi semuanya fiil yang tiga huruf Mau sohi Mau mu'tal Eh mau ya mau mu'tal Semuanya itu Kalau tiga huruf Ikut wazan Mafi'u o Jadi lebih mudah kita ingat gitu. Oh tiga huruf maf'ulun. Terserah mau ajwaf, mau nakis, mau salim, mau mahmuz, mau mudhaaf, tetap wazannya maf'ulun. Kalau makawulun, maf'ulun. Paham ini? Makawulun aslinya kan adalah maf'ulun. Maka harokat. Harokatnya makawulun. Itu dipindahkan, domanya itu dipindahkan kepada huruf kof. Paham? Kemudian dibuang satu huruf wawunya, maka dibaca makulun. Makulun itu aslinya adalah makawulun. Kenapa menjadi makulun? Karena di situ bertemu dua huruf wawu bergandengan. Kaidahnya dalam bahasa Arab tentunya tidak boleh dua huruf yang sama bergabung. Maka salah satu dari huruf tersebut dibuang, ya, makowulun yang berharokat tadi dibuang. Kemudian harokatnya dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu huruf kofnya. Atau ada yang menyebutkan alasannya, karena di doma huruf sebelumnya, karena doma itulah yang paling mencocoki waw. Makanya dibaca makowulun. Mabiun juga sama ya, mabyun, ya mabyun. Waunya dibuang, kemudian huruf ba itu dikasih huruf kasroh. Kenapa? Karena hanya huruf kasroh yang mencocoki huruf, ya. Maka dibaca mabiun. Aslinya mabyun. Disinilah. Ilmu iklan lagi yang terkena. Jelas ini. Semua yang tiga huruf. Mau sahih, mau mu'tal. Ikut wajan mafulun. Kita lihat di kitab kita. Beliau memberinci ya. Idzakana alfi'lu atsulasiyuna naqisun. Kalau fi'il sulasinya itu berbentuk fi'il naqis, berarti harful illah di huruf lam fi'ilnya. Seperti da'a, raja, jara, masya. Wa yu'rafu aslu harfil illati minal mustaqati kalmudharii. Dan diketahui asal dari huruf illahnya nanti apa? Itu dilihat dari pecahan-pecahan fi'il tersebut. Seperti kalau dipecah ke fi'il mudharii Terlihat huruf aslinya. Maka da'a. Aslinya alif di situ adalah waw. Menjadi yada'u. Fatakulu yada'u. Roja. Maka menjadi yarju. Aslinya adalah waw. Jaroh. Menjadi yajri. Berarti alif maksurohnya di situ. adalah Aslinya adalah ya. Masya. Menjadi yamshi. Watakulu fi ismil maf'uli. Maka engkau katakan pada isi maf'ulnya. Da'a mada'un. Roja marju'un jaro majriyun terus masya mamshiyun ya ini nanti perubahannya tidak menjadi wazan maf'ulun karena di iklal ya tapi secara asalnya secara asalnya yang kita sebutkan tadi semua fiil yang tiga huruf mau muqtal mau sahih Wazannya cuma satu maf'ulun. Cuman kalau dia mu'tal, nanti masuk kepada pembahasan iqlal. Sekarang lihat. Ismul maf'ul min ghairi sulasi. Isi maf'ul dari selain yang tiga huruf. Jadi, ini empat huruf ke atas. Yushtakku ismul maf'uli min al-fi'li ghoir sulasi'yi Ay minarubaiyyi walhumasiyyi wasudasiyyi bfiil salah satu asyaa. Ah. Dipecah isimaful dari fiil yang selain tiga huruf ay aytafsiria maksudnya dari fiil yang empat huruf lima huruf dan enam huruf dengan melakukan salah satu dari tiga perkara. Ya dengan melakukan tiga dari perkara berikut ini. Contoh, kata beliau yang pertama, naati bimudhariihi fi zamanil mabni lil majhul. Kita datangkan fiil mudhari'-nya pada zaman mabni majhul. Berarti fiil mudhari' majhulnya dulu didatangkan. Faham ini? Ahsana Yuhsinu berarti yuhsanu. Ya, yuhsanu. Empat huruf ya. Kita buat mudhari majhulnya. Kemudian. Naqalibu harfal mudharaati miman madmu matan. Kita mengganti huruf mudharaanya. Yaitu salah satu dari huruf anitanya tadi. Huruf mudra'ah yang di awal dari fi'il mudra'ah itu. Ya, salah satu dari huruf anita atau na'itu. Itu diganti dengan mim yang didommah. Kotala menjadi yukotalu. Maka diganti dengan mim yang didommah. Kemudian naftahuma qoblal akhir. Kita memfathahkan huruf sebelum huruf terakhir. Ya. Yukotalu berarti taknya situ sudah difatah. Jadi tidak perlu diganti lagi. Berarti menjadi mukotalun. Akroma yukromu mukromun. Istagfaru yustagfaru mustagfarun. Saada yusa'adu musa'adun. Allama yu'allamu mu'allamun. Semua isim maf'ulnya. Kemudian ismul maf'uli yu'rabu hasaba mawqi'ihi. Ya, isim maf'ul di sesuai dengan kedudukannya. Wal ismu al-waqi'u ba'dahu yakunu fa'ilin. Dan isim yang datang setelahnya nanti selalu dianggap sebagai naibul fa'il. Wa ismul maf'uli mufradan wa musannanan jama wa jam'an Isim maf'ul bentuknya itu bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak dan juga jenisnya muzakkar dan mu'annas. Berarti di sini, Anda belum melihat lagi ya. Nanti kita bahas. Karena di sini beliau menyinggung bahwasannya, Isim yang terletak setelah dia, Itu nanti dianggap sebagai na'ibul fa'il. Bisa jadi secara lafad, Atau secara muqabdar, secara takdir. Paham? Bisa jadi secara lafad, Atau secara takdir. Nanti berarti habis ini kita bahas ya, amalan dari isim maf'ul, kayaknya enggak ada, memang Anda belum membaca semua juga, cuman tebakan Anda enggak ada. Berarti kita nanti bahas syarat-syarat dari isim maf'ul beramal. Kemarin Anda lupa isim fa'il, syarat-syarat dari isim maf'ul itu beramal, dan apa saja amalan dari isim maf'ul. Sekarang dicatat yang dapat menggantikan isi maf'ul. Ya. Sesuatu yang dapat menggantikan isi maf'ul dan memiliki makna seperti makna isi maf'ul. Dia bukan isim maf'ul ya. Tapi dia bisa menggantikan isim maf'ul. Dan maknanya itu sama dengan makna pada isim maf'ul. Sama-sama maf'ulun. Paham ini. Jadi sesuatu yang dapat menggantikan isim maf'ul. Dan menunjukkan makna isim maf'ul. <tuh> Itu ada empat wazan. Pertama? Ada empat wazan. Simai. Ingat ini. Simai artinya kata itu memang kita dengar mengikuti wazan tersebut. Kalian tidak boleh buat-buat sendiri. Pertama ya? Ada empat wazan, hukumnya sima'iyah. Sima'iyah itu adalah wazan yang sebuah kata mengikutinya secara sima'i. Memang kita dengar dari orang Arab seperti itu. Enggak boleh kalian kiaskan ke kata yang lain. Jadi kalau ada sebuah kata mengikuti salah satu dari empat wazan ini, maka kata ini maknanya sama dengan makna isim maf'ul. Wazan yang pertama Wazannya adalah Fa'ilun Ya Fa'ilun Setiap wazan Fa'ilun Maknanya nanti Sama dengan makna isim maf'ul Contohnya Habibun Habib Ada orang namanya Habib ya Nanti kalau kalian mau terjemahkan apa artinya Habib terjemahkan Mahbubun. Jadi Habib itu orang yang dicintai. Contohnya tadi Habibun kotilun sajinun. Ya Habibun kotilun sajinun. Shabibun artinya mahbubun. Kotilun artinya nanti makotulun. Sajinun artinya masjunun. Jelas? Empat wazan ini, wazan failun ini, maknanya sama dengan maf'ulun. Jadi kalau kalian mau tahu apa artinya kotilun, kotilun itu artinya orang yang dibunuh. Bukan yang membunuh, yang dibunuh. Kotilun maknanya sama dengan makotulun. Sajinun sama dengan masjunun. Habibun sama dengan mahbubun, yang dicintai. Namun ingat ya, wazan ini sifatnya simai. Paham? Artinya kalian dapati sebuah kata langsung memang mengikuti wazan itu. Kalian enggak boleh buat kata sendiri. Ya, seperti habibun. Memang kita dengar dari orang Arab ada habibun. Paham? Kalian enggak boleh mengkiaskan ke kata lain apalagi bawa ke wazan yang lain. Itu enggak boleh. Itu wazan yang pertama. Yang kedua faalun. Ya. Faalun. Contohnya seperti jalabun sama salabun. Jalabun sama salabun Berarti kalau jalabun maknanya itu adalah majlubun Ya, jalabun majlubun Kemudian berikutnya fi'lun, wazannya itu yang ketiga adalah wazan fi'lun, seperti tihnun sama tirhun, ya, fi'lun tihnun sama tirhun, pakai to. seperti matahun sama mataruhun Ya, maknanya tihnun itu menjadi matahun kemudian tirhun menjadi mataruhun Itu wazan yang ketiga. Wazan yang keempat fu'latun Fuhlatun Seperti Ukhlatun Mudgotun Ya Ukhlatun Mudgotun Jelas ini Ingat ya, empat wazan ini nanti dia bukan isi maf'ul. Tapi maknanya sama dengan makna isi maf'ul. Kalau kalian mau terjemahkan, terjemahkan bawa ke makna isi maf'ul. Tambahi di. Habibun yang dicintai. Kotilun yang dibunuh. Karena maknanya sama dengan mahbubun dan makotulun. Catat lagi fawaidnya. Empat wazan ini, lafadznya berserikat untuk muzakar dan untuk muannas. Empat wazan yang tadi itu lafadznya berserikat, bisa dipakai untuk muzakar, bisa dipakai untuk muannas. Berarti kalau kalian buat contoh. Rojulun Habibun. Laki-laki yang dicintai. Paham? Bisa juga kalian katakan Imro'atun Habibun. Wanita yang dicintai. Bukan Habibatun. Tapi Habibun. Jelas? Lafatnya itu berserikat. Untuk muzakkar. Dan untuk mu'annak. Seperti kita katakan juga, rojulun kotilun, laki-laki yang dibunuh. Bagaimana kalau perempuan yang dibunuh? Imro'atun kotilun, bukan imro'atun kotilatun, tapi imro'atun kotilun. Kenapa enggak pakai ta'amar buto? Sedangkan manutnya adalah mu'annas, jawabannya wazan fa'ilun, itu berserikat untuk mu'zakar, untuk mu'annas. Sudah, kita cukupkan dulu. Besok insyaAllah kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa poin pembahasan isi maf'ul insyaAllah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha anta stagfiru kawatubu ilaik. Dimerojai ya.